Mitra bisnis, beberapa area di Jakarta baru saja terkena banjir parah yang melumpuhkan trafik dan membawa kerugian besar. Herannya, banjir di Jakarta sudah seperti musibah yang terus-menerus terjadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jam Musido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda? Ya, karena di hulunya terjadi kerusakan ya. Misalnya kalau kita lihat, yang pertama itu tentunya karena tersapannya kurang. Kedua, sedimentasi. Jadi sungai-sungainya itu kena por ya. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena di hulunya sendiri, di lereng-lereng itu ditanamin. Kan nggak boleh mestinya lereng yang miring ditanamin itu kan harus di dataran ya. Harus yang rata. Nah itu ditanemin, disangkulin, ditanamin sayur-mayur, macam macem gitu. Dan hulunya sendiri ya tadi banyak dibangun, kerusakan hutan. Kemudian sungai kanal Timur, Kanjirkanal Baratnya itu harus dibetulin yang benar ya. Kemudian di daerah yang tidak boleh dibangun, bangunan tidak boleh dibangun lagi. Nah kan sebenarnya dari dulu juga sama ya, zaman 50 tahun, 100 tahun yang lalu. Tapi 100 tahun yang lalu, Di sananya kan di hulunya kan hutannya masih lebat, jadi air itu, air hujan itu masuk ke tanah di akar-akar itu toh yang menangkap air itu. Sudah gitu diperparah di hilirnya yaitu di kota Jakarta sendiri, itu masyarakat tinggal di pinggir-pinggir sungai, membuang sampah seenaknya, ya itu memperparah. Tapi kalau soal di bawah air, selalu zaman dulu harus selalu di bawah air. Kalau kita lihat kan selalu sungai itu ada tanggul. Dan rumah-rumah penduduk itu di bawah-bawah itu itu hal yang biasa. Menurut saya dari dulu seperti itu. Menurut Bapak, solusi seperti apa yang diperlukan agar banjir tidak terus terulang? Ya kalau menurut saya ini kan harus ada koordinasi ya antar daerah. Nggak bisa DKI sendiri. Tapi pemerintah DKI saya kurang tahu lah. Bagaimana ngatasin yang pasti memang penertiban di pinggir-pinggir sungai, orang buang sampah sembarangan, ya, ya sudah sudah dilakukan, cuman ya mungkin kurang cepat atau kurang, ya cuman bersih aja dan percuma sihnya kan tidak boleh membuang. Tapi masyarakatnya sudah nggak bisa dikasih tahu. Yang yang saya pikir kota Jakarta ini harus dibangun ke atas. Misalnya contoh, contoh di Jalan Fatmawati, itu kalau yang misalnya 500 meter dibangun 4 lantai. Kalau punya 3000 meter, otomatis harus dapat izin 10 lantai. Misalnya itu ya, isi pete gitu. Jadi orang bangun itu harus ke atas. Nah, itu tidak dilakukan. Saya nggak tahu kenapa. Jadi selalu harus ada perubahan block plan. Nah, perubahan block plan bayar. Itu kan kotanya itu naik ke atas. Sehingga lebih gampang tuh. Kalau Singapura kan dibuat mass transportation misalnya. Jadi dibuat. Tapi begitu dia turun, stasiun mana dia ke rumahnya kan masuk cuma 500 meter. Kalau di sini kan enggak. Turun di Tamrin masuk di karet. Wah, muter-muter dulu, macet jamat. Karena rumahnya melebar. Kalau soal banjir, mungkin ya harus idenya Pak Sudirso itu perlu dipikirkan. Dibutuhkan koordinasi lah, yaitu megapolitan. Enggak bisa di Bogornya orang bangun seenaknya. Tempat-tempat yang mestinya tidak boleh dibangun, dibangunin semua. Menurut saya memang mustahil menyelesaikan masalah Jakarta ini. Demikian Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Saya Wendy Lim.